Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Sehat Bu? Alhamdulillah Saya lihat brosnya matching juga ya Rasa Bu Tahu nyebelinya nih kodian <laughs> Tahu aja ya Dari pengajian mana Bu? Darussalam Artinya apa ya Darussalam ya? Nah Hahaha <cuju> iya deh. Jadi, dari daerah mana nih pengajian Majelis Alinda Rasulullah? Keranggan Permai, Bekasi, Bekasi. daerah Cibubur. Masih adem ya bu ya, cuacanya masih dingin ya. Alhamdulillah. Terima kasih bu, sudah hadir bersama kami. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Iya. <sih überhaupt> Assalamualaikum ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu. Alhamdulillah Hutan ini ibu berapa umurnya ibu? Berapa ibu umur dia? 62 subhanallah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah dari pengajian mana ini Ibu? Ar-Rahman subhanallah. Iya, Adik Ibu terima kasih ya sudah ada di sini. Alhamdulillah sehat semua ya. Langsung aja kita panggil ustadznya, tapi sebelumnya saya mau sapa pemirsa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takabah pemirsa via TV One, Titian Kebun yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya terpikir akan kembali hadir menjumpai anda di pagi ini, khususnya di Titian Kebun. Dan langsung saja kita panggil ustadznya yang akan membahas pagi ini adalah Magic of Learning. Seperti apa sih Magic of Learning itu? Langsung aja kita panggil ustadznya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini buku yang eh, nantinya sudah serem aja nih. <laughs> Saya bukan ilusionis bu. <laughs> oh iya ya. Bukan lagi mau bikin sulap. Magic magic sih Ustaz judulnya. <laughs> Bingung juga tadi ya magic of learning. Wo, akhirnya apa bu? Ingat aja kata magic. <laughs> Berarti ada kata learningnya kita harus belajar ya Ustadz ya seperti sama ibu ibu yang sudah berkumpul di sini saya juga lagi belajar untuk ilmu ya setiap pagi kita di setiap kolbu Insya Allah ilmu yang kita dapatkan kita amalkan itu yang lebih utama jauh lebih utama Ustadz ya silakan Ustad tentang media ya, learning itu kita mau bermain sedikit dulu bu. Trick-trick bu, bukan Ustad. Ustad ibu begini. Ya yang yang biasa ya yang biasa ibu lakukan tolong perhatikan jempol luarnya sebelah kanan atau sebelah kiri hmm. ada yang kiri nggak? tertera ya? kanan semua ya? Mm -hmm. berarti ini belum seimbang magic of learningnya ya kiri menurut ahli kedokteran kalau saya ini kalau di di tukar coba ibu tukar sekarang luarnya sebelah kanan nyaman nggak? eh kiri luarnya kiri nggak enak ya? Kan? Mm -hmm. ini nggak diatur bu memang sudah dari sononya nah Nih, maksudnya apa Bu? Gini Menurut ahli kedokteran Ya Sistem fungsi dan koordinasi antara otak dengan tubuh itu cross Maksudnya Otak kiri mengorganisir bagian tubuh sebelah kanan Otak kiri mengorganisir bagian tubuh sebelah kiri Karena tadi ibu sebelah luarnya adalah kanan Berarti ibu sedang mengorganisir bagian tubuh sebelah kiri Otak kiri itu adalah otak akademis IQ Ngajak orang jadi pinter Tapi kalau yang luarnya tadi sebelah kiri Itu berarti yang diorganisir adalah otak sebelah kanan Itu namanya AQ Emotional quotient Bukan sekedar pinter, kreatif Ibu ini pinter Tapi tidak kreatif Maaf <tik> <tik> ibu bukan nyinggung Cuma nyenil <tik> Untuk sukses itu ternyata bu Tidak hanya pinter saja dibutuhkan Banyak orang pinter, tapi pengangguran ya? Kuliahnya juga nilainya bagus Rapatnya bagus, lho kok kalah penghasilannya dengan yang kemarin kuliahnya cuma begitu-begitu aja hmm. karena yang tadi, yang kuliahnya sedang-sedang aja, dia punya kreativitas bu, hmm. sekarang itu yang mahal bukan sekadar kepintaran, tapi apa kreativitas, orang bisa dibayar mahal karena ide, bu nih contoh, teman saya ini Mbak Cici, dapat order dari sebuah perusahaan air mineral yeah. suruh bikin kemasan untuk botol, bu karena dia kreatif, Bu. Ibu kebayang enggak? Dia bikin desain pakai 1000 model botol. Enggak tau mungkin ada segitiga, ada yang mah hmm. segala terserah dah. Ya, ada yang mutamutan segala. Pokoknya dia buat. Tahu Ibu berapa nilai proyeknya? 2 miliar. Hmm. Semakin banyak pilihan, ini menunjukkan makin kreatif. Iya. Yeah, yeah. Jadi si kok si prod yang bayar, yang bayar uang itu bisa milih mana yang paling bagus. Itu kalau bulan cuma 2 ya? Coba 2. <laughs> kalau enggak ini ya ini, 2 aja jelek <laughs> dibayar murah yang begini bu justru makin mahal itu kalau pilihannya makin banyak Untuk bisa membuat pilihan banyak perlu kreatif nah selama ini yang diasah asah nih ibu nih otak kiri doang otak kanan enggak itu kalau orang jalan sengkle kalau layang-layang terus singit kok ma mau larinya ke sini terus gitu kalau mobil itu ngebanting ke, ke kanan terus atau ke kiri terus gitu belum di sporing gitu. Nah, di situ intinya kita akan bahas. Kenapa tuh ibu-ibu enggak -ibu seimbang? itu Kita bahas di Magic of Learning. Oh, iya, baru semua nanya nih, saya. Kenapa ya kalau misalnya ibu-ibu memang karena apa kesenggurangannya rutinitas hari hari karena ya dapur, subuh, hmm. cahur. Jadi, ya cuma itu aja, Bu, ya. Anggap yang pertama anak makan, suami senang, udahlah saya ngoceh kreatif aja gitu. Tapi sebenarnya ibu-ibu tuh memang harus habis itu kreatif ya, sehat ya. Kita kan tidak pernah maaf-maaf, umur suami kita tidak pernah ada yang tahu ya, Bu. Mungkin uh, beliau meninggal duluan ya kita harus Anak, ya, kan? anak, anak masih kecil, kecil. Harus harus, iya, iya. iya betul tidak bergantung maaf dengan, hmm. uh, dengan suami dalam matikadesi kita harus berpikir logik dan panjang ke depannya Ustaz ya untuk ya itu, tadi uh, memenuhi kebutuhan uh, hidup anak ya Ustaz ya. Jadi yeah. emang di sini, nah cara kreatif yang untuk ibu-ibu sajalah Sandat ya. Dengan cara apa carus kita, kita bisa asahnya Ustaz? Iya jadi saya mau bahas kenapa saya sebut islam magic. Magic itu ada tiga maknanya. Yang pertama adalah tidak diduga. Mm -hmm. Sesuatu yang gampang diduga, itu bukan magic namanya Bu Ah biasa itu Justru, wah oh, tidak Tiduga, unpredictable Nah, ini dia nih magicnya di sini Langsung tiba-tiba, loh kok oh, setreja sudah muncul Tiba-tiba di tengah, kapan datangnya dia? Bu ditanya gitu Bu hmm. Ya, itu kan magic dong, sesuatu yang tidak diduga Kemudian kedua, spektakuler Dia melakukan sesuatu yang luar biasa sih. Bukan seperti yang orang lain lakukan Kemudian yang ketiga adalah Sensational oh. Yeah. Sensational itu adalah beyond expectation Di luar dari harapan orang Orang berharap 10 bu, tapi dia ngasihnya 100 Itu, uh, yeah. kaget gitu kan Coba bayangkan kalau ini, misalnya ibu-ibu ya semua para ibu, termasuk yang di rumah, pemirsa di rumah Seluruh ibu-ibu Indonesia yang muslimah-muslimah ini Menerapkan magic of Learning Itu selalu bisa gitu Maksudnya, saking gilang Wah, untung saya punya istri kayak begini katanya Kadang-kadang ya begini, kaget saya, Gua mati aja deh katanya Punya syukur ke begini sebab apa berarti. Senang ya di sawit itu penuh dengan tidak hal tidak terduga kreativitas saya. Asalnya butuh nasi goreng, Bu. Tapi dibuat di, ya keremping contoh ya. Penerapannya nih nanti di magic planning. Itu masakannya Bu ya. Namanya tetap, tetap nasi goreng, Bu. Tetapi dia kreatif, Bu. Dia buat kayak namanya saya saya Bu, itu, rice apa, Fried fried rice garden. Jadi nasi goreng tapi kayak kebun gitu. Macam-macam ini yang Waduh oh, Kemudian ada payungnya berupa apa? Tomat kayak payung. Oh, ada timun lagi. Ya? Jadi semangat nih katanya. Kemudian timunnya dibuat kayak kipas. Oh, mantap. Suami <tik> <tik> ya, ya, ya. Aduh, enggak pernah makan. Mana mana nasi goreng juga ini. Tapi orang jadi semangat ya Bu makannya Bu. Tuh. Contoh lain cara Ibu berpakaian mesti kreatif. Hmm. Ya kan? Misalnya jilbabnya begini nih. Coba ibu sekarang bikin buat jilbabnya itu model cetek-cetek-cetek-cetek. Nah, gitu. Ya kan? Tonton ini. Bahan kebanyakan yang tanda kayak begini. Coba ibu pernah bikin enggak jilbab jeans? Nah. Dia cepat pulang ke rumah gitu. Ini kreativitas iya, ya. Iya, iya. Berarti uh, di Magic of Learning ini kita dituntut sel selalu ber uh, kreativitas terutama untuk uh, menghangatkan hubungan suami istri ya, supaya tidak jenuh juga ya Ustaz. Mari ke sana, mari ke sana. Subhanallah. Supaya bisa magic gimana? Jawaban ya, lanjutnya. Learning. Iya, nah, kalau kita iya. enggak belajar bagaimana mengkreatif. <laughs> iya. Rumusnya you earn what you learn. Anda akan mendapatkan apa yang Anda pelajari. Kalau di, di sini yang enggak ada apa-apa, boh kosong. Apa yang mau dikreatifin? Iya. Enggak ada ide di sini. Untung. Bang datanya enggak ada di sini gitu ya tuh. Sekarang orang Arab dal bilang, kejadian lah Yuki. Orang enggak punya apa apa, enggak bisa ngasih apa apa. Iya, betul. Baik, Ustaz kita akan jeda sebentar Oke. karena kita harus ibu-ibu ada yang mau bertanya. Kita akan tahan dulu pertanyaannya karena kita akan bisa jangan kemana-mana. Kita yang kau buangkan kembali, layang satunya tetap ber. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita, manusia, akal dan pikiran untuk kita selalu berusaha untuk mempelajari apapun. Apalagi kalau urusannya dengan ibadah tidak pernah ada kata puas ya Ustaz ya, karena harus selalu belajar, belajar, belajar gitu. Nah dalam magic of learning juga kita harus selalu tentu belajar untuk menyeimbangi kalau tadi Ustaz bilang otak kiri dan otak kanan kita. Nah untuk kita bisa masuk ke dalam istilahnya uh, learning itu, Ustaz apa sih sebenarnya makna dari learning itu sendiri? Oke. Saya menjelaskan dulu ada macam-macam lombang otak ya, mm -hmm. ada yang namanya Alpha, beta, dan Theta. Yang paling bagus, Bu, dari tiga itu adalah yang Alpha. Yang alpha itu adalah satu kondisi tidur enggak, sadar enggak, jadi tengah-tengah, Bu. -tengah, mm -hmm. itu, itu yang disebut dengan kondisi relax. Mm -hmm. ya? Jadi kalau kita belajar dengan kondisi tegang, usut, apa maksudnya? Udah ngerti, usut, ngomong apa sih Ustaz? Makin dia, makin nyuruh, makin ngerti. Coba Bu santai dikit, hilangin nih curungnya Oh iya ngerti kan tadi Santai Kalau kita santai, itu akan lebih mudah itu, itu pertama yang kita pahami Learning itu akan lebih efektif, akan jadi magic kalau kita dalam kondisi relax. santai Nah, relax itu kapan terjadinya Bu? Apabila dalam keadaan F.U.N hmm. Sepan, apa tuh? Menyenangkan Senang okay. Kalau kondisi senang ya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 Ya nah, sekarang pada baca kan? Berapa banyak buku yang dibaca dalam sebulan? Nah itu dia makanya nggak kreatif, kumpul. Cepat banget kreatif. Iya iya iya. Ya. Ada buku satu lo baca se se sebulan begini, sebulan nggak teman-temannya buat tempang tidur. Nah. Ya, gimana? Baca cuma dua halaman, langsung oh, tidur buat alas. Gitu bu, jadi dia ya. baca. Nah, Iko ini bu yang menariknya dalam ayat ini. Saya bacakan ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khala ini adalah fiil amr. Apa itu fiil amr? Kullu fi'lin yadullu ala husb amalin. amal fi zaman al-mustaqbal li talab fi'l syai'. Al Fiil amr itu adalah satu kata kerja yang menunjukkan perintah di masa yang akan datang untuk menuntut adanya satu pekerjaan. Nah, fiil amr itu, Bu, kalimat perintah dalam Quran itu dalam bahasa Arab cuma dua. Mutaa'addi wa ghair mutaa'addi. Jadi kalimat perintah yang transitif dan intransitif mm -hmm. Transitif butuh objek Intransitif gak butuh objek Duduk perlu objek gak, bu? Gak usah diterangin Duduk mah begini, gak ada duduk begini Ya kan? Berdiri ya udah jelas berdiri Gak usah diterusin lagi, udah paham Duduk, yeah. gak usah ada objeknya Oke. Okay. Mm -hmm. Tapi kalau baca, termasuk mana bu? Perlu objek gak? Perlu. Nah Nah magicnya nih, magicnya nih bu Ikro Bismirob Bacalah apa yang dibaca? Tidak dikasih tahu maaf bu. Langsung bis, bisni robbi katu bukan objek bu, tapi apa? Cara. Nah, kalau dalam ilmu tafsir ni bu, kalau ada kata perintah yang tidak harusnya membutuhkan objek, tapi dikasih objek, maka sifatnya menjadi ammah, menjadi umum. Baca apa saja silakan, tapi tolong syaratnya bisni robbi katu Bacanya pakai bisni robbi katu lebih kolak. Itu format bisni dalam ini enggak benar yang begini Pakai Bismillah lagi, sama aja kita meminuman-minuman minuman kelas Bismillah Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Enggak begitu, enggak boleh. Jadi kalau kita sudah boleh baca apa saja tapi ngebacanya harus pakai cara Allah. Sehingga apa? Dipilih-pilih dong, yang bacanya bagus, ya, di, uh -huh. disaring, diseleksi, gitu. Wu, uh -huh. uh, ini jadi akhirnya ada dua yang masalah penting yang harus kita baca, bu. Satu, apa yang ada di alam kita mesti baca Kedua, apa yang ada di Quran Kita mesti baca Dua itu Apa yang ada di alam Dan apa yang ada di Quran Dua-duanya ilmu Allah Yang satu disebut ayatul Qauniyah Yang satu disebut ayatul Qauliyah Ada ayat yang tampak Ada ayat yang tertulis Maktubah Ada Manzuruh Ada Maktubah Kalau berduanya dua kita kita ambil itu Wah, baru the magic populer yang terjadi Iya dan subhanallah ketika keduanya itu kita dalam arti kata Melaborasikan Melaborasi itu berarti kita sama saja dengan mengagumkan ceritaan Allah juga ya Ustaz ya subhanallah Terus ada juga yang sendiri Mbak Iya, ya. Untuk orang yang sudah meng mampu mengkombinasikan dua itu disebutnya apa? Qulil albab. bab Qulil al -bab itu punya dua ciri mm -hmm. Surat al-Imran R190 dan R191 Alahina berkorun Allah kiamu kauja wala jenubim, wajafakrul fi hulk alamawatul ar. Dia berzikir dan berfikir. Dua kerjaan orang yang holal abad. Berzikir dan berfikir. Ya. Zikir mengasah otak sebelah kanannya, fikir mengasah otak kirinya. Seimbang. Enggak seinklel lagi. Jalannya sudah lempeng. Berarti dalam magic zikir itu kita selalu mengingat Allah La ilaha illallah ya Ustaz Dalam arti kata yaitu magic zikir itu kita selalu mengingat Allah Dan itu termasuk juga dalam magic of learning juga ya Ustaz Yang kita bahas ini subhanallah Ibu ada mau bertanya seperti sepertinya nih Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hasiba Mau bertanya Pak Ustaz Bagaimana cara mendidik anak Supaya otak kanan dan otak kirinya berusih Bagus Makian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerdasnya pertama. Pertanyaan cerdas dan mulai kreatif ni sekarang. Otakkanannya sudah luar biasa. Nah, Benar-benar sudah, sudah santai. Ada banyak bu, sampai saya kasih dua ni buat pemirsa. Yang pertama, ya, apa yang disebut dengan melakukan cross activity. Gini, dari kecil bu, anak itu kalau dah mulai bisa diajak memegang, jadi apa isinya? Motorik halus ya, motorik halus pegang pensil, dilatih buat bisa kiri, bisa kanan nulis kiri bisa, nulis kanan bisa di dalam hadis tidak dilarang, bu. nulis tangan kiri, yang dilarang makan tangan kiri coba ada lihat di hadisnya lihat lagi mm -hmm. ya. yang dilarang makan tangan kiri, nulis tangan kiri gak dilarang Pak Nabi nah kalau yang kiri bagaimana? gimana, kasihan dong gak kira termasuk umat Nabi Muhammad kalau begitu Enggak begitu Bu, ya jadi kiri bisa, kanan bisa pada saat nulis tangan kiri, yang di asak otak mana nah kreatif kan? Mm -hmm. Kalau kita terus tangan kanan, Gaya. yang biasa tak? Kan? E. Karena ibu terus tangan kanan, yang ini doang, yang biasa. Ininya kapan? Nah kalau ini bisa, dua adanya, harus dilatih. Dan ya, rata Bu, orang yang terbiasa kidal, itu punya daya intuisi yang tajam. Contoh, hmm, hmm. saya ingat betul ada satu pemain bulu tangkis dari Cina namanya Sunju. Itu pakai kirim. Jadi waktu si musuhnya itu mau mukul Bu, ah, Ketahuan. Pasti drop shot, udah yang dekat di depan. Ininya udah kebayang bu, kalau main golfs, lobangnya mungkin katakan 100 meter, dia udah membayangkan bu bakal masuk, bener bu? Golf itu cuma satu kali pukulan langsung masuk. Basket bu, basket, dia udah membayangkan itu pakai kreativitas dia, bola tu langsung masuk. Ih bener, masuk. Finalis, keeper, kau oh, udah punya itu sih, nah, kanan atas, hmm. udah ke tempat gitu loh nah itu nggak pakai otak kiri bu, pakainya mm -hmm. otak kanan. berarti kita selalu saya dengan otak kanan ya. Oh. Otak, otak kiri-nya itu apa, yang, apa sih yang, uh, otak otak kiri yang apa pergerakan apa itu untuk menganalisa. Oh. tapi yang nanti keputusan akhirnya otak kanan. Mm -hmm. emang selama ini saya menganalisa mm -hmm. dia kalau tendang tuh masih arahnya ke, ke kiri atas. Mm -hmm. oh iya iya. tapi dia iya. terus dia akhirnya keputusan oke saya akan putuskan kanan. Mm -hmm. sepersi detik mm -hmm. dia sudah ngambil keputusan, dia ya, kan kebaca lah. Nah, mm -hmm. Sekarang kalau diterapkan nomor rumah tangga Saya sudah tahu nih, suami mau kemana di arahnya Itu bu, enak menjadinya kan <laughs> Ya, aku sudah ya, ketepak nih, aku katanya mau kemana Berarti ke sini kan larinya kan, lembangannya Eh, tahu juga lah kata Nah, itu bu, itu oh. intuisi bu Karena juga begitu, lu ngomong deh kita dah tahu keluhan-keluhannya apa. Subhanallah. Ini luar biasa. Iya. Iya. Jika puning itu. Nampak tadi kan kita senantiasa dengan tangan kanan ya Ustaz ya. Berkat dari segala caranya. Oh iya untuk melatih nih otak kiri kita Ini nih supaya nanti. tidak jomplang nah, tadi ya Ustaz anak, ya. Aku, bu, mendidik anak ya. ya. Yang kedua bu. Iya yang kedua. Saya sarankan lalu storytelling. Yang punya bayi bu, hmm. dongingin anak sebelum tidur dengan buku, bukunya jangan tulisan semua bu sebelah kiri gambar, sebelah kanan tulisan mm. jadi dua otak main walaupun dia gak ngerti apa yang kita omongin, dengan dia yang ngeliat gambar, otak kanan main dengan dia yang ngeliat tulisan, otak kiri main dua-duanya dirangsang bu dan yang nyeritain, langsung dari mulut ibu ya. mm. dalam pelukan mm. uh, gitu. Mm. bu Ano nanti kalau udah besar bu, dia akan kreatif dan pintar smart and creative, smart and creative. Ya, ya, ya. Ketiga Ustaz? Udah dua Oh dua aja? Dua dulu. <laughs> Tiga dulu empat saat training Ketiga 10% Ketiga Iya. oke bu ya, oke bisa diterapin kan ini hanya dasar-dasar aja ibu ya <laughs> ya dan yang pastinya kita selalu ingin uh, menuntut ilmu apalagi sebagai seorang ibu ya kita kan anak kita tadi cerdas kreatif dan tidak hanya uh, ya cerdas kreatif aja hmm. tapi istilahnya pun kita juga ingin anak kita menjadi anak yang pintar berahlak mulia ustad ya nah kok misalnya dengan magic of learning ini kita bisa gak sih mengarahkan anak kita untuk supaya yaitu tadi bisa menghormati orang tua dan bisa menjadikan uh, menjadi ahlak yang mulia perpokongan kalau otak kiri, otak kanan, seimbang, itu nanti ada namanya otak tengah, Bu. Ini Bu otak tengah, nih. Nah, ini ketemu, di mana? Jadi sebenarnya kalau kita bisa menyeimbangkan otak kiri, otak kanan, antara analisa dengan imajinasi, hmm. itu otomatis akan menyentuh ke sini juga. Tapi kalau mau ambil jalan pintas, mau lebih cepat lagi, asak ke sini, langsung. Asak ke sini, langsung. Ini dua, langsung seimbang, Bu, otomatis. Hmm. Jadi. Berawal dari yang sini Ih, dulu so, saja. Kalau mau mulai jadi ada dua iya, pendekatan. Iya. Kita bisa lakukan dengan asa kiri dan asa otak kanan nanti larinya akan ke sini atau langsung aja ke sumbernya. Iya. iya. Langsung mainkan di hatinya, ya di di, di, di tata hatinya gudonya dua kasihin. Sebenarnya. Iya. Nah itu ada passwordnya. Di hati itu, di otak tengah itu ada ada passwordnya kalau istilah saya. L O V E. Cinta. Nah itu dia mahabat cinta iya. yang bisa menyeimbangkan Otak kiri dan otak kanan itu adalah cinta. Kalau orang tak punya cinta, ntar adalah kebablasan, keblinger, mm -hmm. ya. saking pinternya akhirnya apa? Tak mikirin orang lain. Iya. Saking kreatifnya jadi gila. Betul. Nanti harus ada penyembang. Cinta itu yang membuat orang jadi normal. Subhanallah. Iya, terutama cinta kita kepada Allah Subhanahu Wataala tentunya ustadznya. Nah, kita akan membahas cinta-cinta yang lainnya berkaitan dengan The Magic of Learning ini. Tetap bersama kami pemirsa di Detian Golbo. Insyaallah. Terima kasih kerana bersama kami di titian kobun dan kita masih membahas tema kita pagi ini Magic of Learning Tadi kita sudah membahas dua sekian awal berkaitan dengan cara pendidikan kita pada anak-anak ibu -anak ya, ya Nah kalau tadi kita mulai tentang learning, learning, learning apa sih tentunya api learning itu Ustadz? Ya learning itu dalam bahasa Arab disebut Atarbiah Hmm Ya Di antaranya yang kita temukan di dalam kata itu akar katanya, jadi sebenarnya akar kata dari Tarbi itu ada tiga Roba Yarba, Roba Yarbu, Roba Yarubbu, ada tiga jadi learning itu pertama, Roba Yarbu, itu adalah tumbuh seorang itu dikatakan belajar, ada pertumbuhan, bahasa kerennya itu kalau enggak tumbuh, berarti dia belum belajar tumbuh itu ibaratnya begini, kita menanam bibit, disiram, tumbuh ada yang kita tanam begini aja bu, manteng gitu itu namanya itu apa? Ini ada bonsai Nah bonsai Tanaman bonsai dia ibu aja nanam juga tetapnya segitu-gitu Nah itu namanya gak tumbuh Bonsai Nah ukuran tumbuh ini apa? Dari mana saya tahu ustaz bahwa dia ini sudah tumbuh anak saya Atau saya sendiri sudah tumbuh Satu kata bu Mencuriti ke dewasa Jadi makin orang itu tumbuh makin dewasa Kalau orang itu gak dewasa berarti dia gak tumbuh Dewasa itu jangan dibuat usia aja bu, ya. Ada namanya dewasa biologis, berarti pada saat dia sudah masuk kepada balik. Kalau laki-laki itu mimpi basah, kalau perempuan itu adalah menstruasi. Oke. Okay? Tapi tidak menjamin orang yang sudah dewasa biologis pasti dewasa secara psikologis atau apalagi spiritual. Jauh. Baru satu. Yang kedua, rodia yarba itu artinya mengembangkan. Katwir kalau bahasa Arabnya ini pohon bukan sudah -buka tumbuh, kita inginnya tidak hanya satu kan Dua, tiga pohon, empat pohon, lima Itu namanya perkembangan atau development Anak kita dikatakan sudah berkembang apabila dia tidak hanya baik untuk diri sendiri Dia bisa menajak baik orang lain Ini hebat banget nih anak, jadi ketua OSIS Jadi ketua kelas, diajak semua anak-anak kepada teman-temannya pada rajin belajar Udah yang kedua dia, development Yang ketiga adalah roba, ya rupu Memberdayakan Apakah dia sudah punya bakat yang Terus diasah Apa nih bakatnya dia Kalau dia bakatnya adalah seni ayo eh, Diasah menjadi seorang ahli dalam bidang seni ya, Sehingga bisa menjadi profesi dia ke depan Ya kan gak semua harus jadi profesor bu Semua jadi profesor is ngisi menunya di lab semua entar mungkinan hmm. yang lainnya pada kosong ya, kan Tapi bisa begitu. Itu itu gabungan itulah yang disebut dengan learning cardia. Subhanallah. Bahwa ilmu ilmu itu termasuk dalam Al-Qur'an juga ya Ustaz ya subhanallah. Baik, Ibu ada yang mau bertanya lagi? Iya, silakan Ibu. Ah, nama saya Inas Liwati. Iya. Eh uh, gini Ustaz. Uh, untuk di bidang musik dan bidang nyanyi itu itu termasuk otak kiri atau otak kanan yang bisa mendengar. Oke. Okay. Terima kasih musik termasuk mengembangkan otak sebelah kanan hmm. makanya kita lihat orang yang punya kecenderungan ke arah musik itu lebih kreatif yang seneng ke arah seni itu biasanya lebih kreatif daya imajinasinya lebih kuat, jadi kalau ibu-ibu juga ingin merangsang anak-anak itu bisa kuat di otak sebelah kanannya itu harus dimasukkan, dikenalkan dengan seni misalnya aku waktu masih kecil sudah mulai dari usia 0 yang efektif nih, golden momentum golden years itu 0 sampai 8 tahun itu dikenalkan dengan berbagai macam suara-suara. Udah tinggalnya dekat kuburan, ya, rumahnya juga sepi. itu anak jadi nggak punya banyak pokepu. yang tahunya cuma, Oe, oe, gitu tuh, ya. tapi kalau ibunya, ibunya cerewet, ya kan. banyak suara-suara, gitu kan. ada suara jangkrik, ada suara ini macam-macam. jadi anak itu tidak terasa otak kanan ya, ya. tuh. Dan penelitian Bu Musik klasik Itu bisa meningkatkan kecerdasan otak Sebelah kanan dan kiri sekaligus Tapi masih belum seberapa Bu Ternyata ada yang lebih bagus lagi buat penelitian Ketika sejak kecil kita dengarkan Pendengarkan bacaan Al-Quran Iya dengan tajud dan makhluk yang benar itu sudah membuat membuat satu lagu tersendiri buat anak-anak saya punya tawan, namanya Ibu Wiwi dia punya 10 anak Hafiz Quran semua sebelum umur 12 tahun Sebenarnya. ada anak yang baru 4 tahun bu ketika kakaknya baca Al-Baqarah disautin sama anak yang 4 tahun salah di, di, diluruskan itu anak, -anak. dari mana tahunya karena setiap hari dengerin kakaknya baca Quran bagaimana nggak nyamuk sini iya. Jadi otomatis, dia tidak mengerti itu saja, tapi pokoknya giletok saja itu ya, anak. Iya, iya, so, iya. Ibunya sampai terharu. Subhanallah. <laughs> Baik. Ibu ada yang mau bertanya lagi? Ada, ibu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke Ustaz ya. Uh, sekarang ini kan banyak kita lihat di televisi ya Anak-anak ya. yang usianya masih gini atau masih muda Mereka itu sudah mempunyai uh, wawasan pemikiran yang lebih luas Misalnya bisa uh, melihat keadaan yang akan datang gitu ya, ya. Uh, uh. Uh, Ini yang akan saya tanyakan Apakah uh, kelebihan mereka yang mereka miliki itu Apa karena memang Diberikan oleh Allah Atau mungkin karena faktor keturunan Mungkin terutama dari orang tuanya Dan kemudian juga Ustadz Kalau kita mendidik anak kan tadi Katanya apabila uh, yang paling Bagus adalah usia 0 Sampai sekian Uh, kemudian apakah bisa kita didik anak itu dari mulai dia mulai kita kandung gitu maksudnya Yang masih dalam kandungan itu yeah. kita, kita mau arahkan anak kita itu uh, inginnya pengen jadi apa gitu Iya yeah. yeah. yeah, saya rasa cukup itu saja Terima kasih, Terima kasih ibu pertanyaannya Iya pertanyaan pertama nyambung dengan acara kita Tapi merasa sedikit magic of the day jadi anaknya kemistik Iya hmm. <laughs> hmm. <laughs> kan? atau bisa dibilang anak indigo ya bisa memprediksi gitu. beberapa kali saya pendapat mendapatkan kasus seperti ini bu ternyata setelah dirukia sembuh setelah dirukia sembuh jadi ada jin yang mengganggu dia yang membantu dia untuk bisa menerawang bu untuk anak seusia itu bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan pasti ada faktor ketiga nih bu itu satu yang kedua yang kita lihat apakah kondisi anak ini sudah cukup siap mentalnya untuk melakukan hal seperti itu kalau belum menikah nggak usah di nggak usah dieksploitin. Ini ada orang tua- tua jadi duit nih sekalian. Buka pelang, anak gua bisa ngeramal nih. Bayar setiap muda-muda ini nggak benar yang menggiring muda. Biarlah anak itu tumbuh sesuai dengan usianya. Belum saatnya dia untuk memikirkan seperti itu. Gak apa-apa. Oke. Kemudian yang kedua, pertanyaan tadi mengenai masalah. Kan kan masih dalam. Apakah kita sudah bisa mengajarkan anak sejak dalam kandungan? jangankan itu bu. Sebelum menikah sudah bisa bingung kan, tuh bingung anak belum ada bagaimana mendidik nah ini yang disampaikan oleh Imam Al Ghazali ketika ditanya muridnya Ya Sheikh, bagaimana cara anda mendidik anak saya mendidik anak saya sebelum saya menikah apa artinya Bu? pemilihan bibit unggul kata orang jawa bebet, bobot, bibit suaminya soleh, istrinya soleh anaknya soleh Bagaimana kita bisa menghasilkan buah durat yang ditanam biji semangka? Gak masuk akal lu. Kalau kita ingin buahnya anak soleh, nah bapak ibunya masih soleh dan solehah dulu dong. Mm -hmm. Nah artinya apa? Ini kan ibu udah lanjul nih. Wo, kok salah pilih suami dong kalau begitu? Nah, ibu jangannya sel. Ya? Ntar usah terus jadi soleh lagi dah. Ya? Nah apa, apa? Ya. Jadi gini caranya, anak kita tolong cariin mantu buat anak kita yang benar. Iya. Ya. Kita sudah kadung basah nih Bu, enggak apa-apa dah, yang <tuk> <tuk> penting. Yang penting anak kita jangan sampai kejadian, kayak kita lagi. Hmm. pilihin tuh calon suami yang bagus buat istri, anak kita. Pilih calon istri yang bagus buat anak laki-laki kita, gitu. <tuk> Dari situ mulai dibentuk. <tuk> Lihat bibit, wah ada keturunan pintar. Baru kita kawininlah Bu. Waduh, uh, blow on semua nih. Ya. <tuk> ini memang memperbaiki keturunan. yang begini? <tuk> Pintar ketemu belum, jadi tenter jadi belum belum belum belum Kira-kira begitu Iya, iya, iya Ini adalah hasil apa sih yang sudah kita peroleh misalnya kita mempelajari magic of learning ini ya Apakah ada perubahan dalam diri kita ataupun dari anak kita sendiri supaya kita bisa tahu oh ini adalah magic of learning ini 5 Apa itu saudara? Ini biar ingat Pintar Seger Tegar Benar Unger Ger semua ya, jangan ger. Coba ulang-ulang, Pin. Ulang, ulang. Pintar. Segar. Tegar. Tegar. Tegar. Tegar. Benar. Pin. Buk? Bugar. Polikolalgim. Oke, susah. Tuh hasilnya ada tuh. Lengkap udah. Pintar kan otak kiri. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Segar otak kanan segar otak kadang aja namanya adversity question nanti lain lain pembahasannya kemudian benar apa spiritual ya hatinya bagus kemudian bugar motivasi motivasi bu. sehat dan punya semangat energik coba ibu lihat anak lemah iya iya iya ya, nggak sakit enggak nggak sakit ya, kok begitu ya, ya, ya. kita juga untung lihatnya bu anak itu pulang dari sekolah nggak semangat banget ya anak iya ya, ya. coba ibu lihat anak yang besit bu seneng gak ya biar ya kata nenek juga kalau semangat kan ya, ibu ya. Pakai kacamata hitam tuh jangan salah tuh. Keren ibu nih. Oke. Terima kasih. Tapi alhamdulillah bisa jadi sini ya ibu ya. E, Terima kasih. Iya ya, amin nih. Nah kalau sudah punya lima yang tadi, Ustaz khawatirnya tuh malah terjadi kesombongan gitu ya. Benar-benar, sudah ada benarnya. Sudah ada benar ya. Iya betul. Kepetup dia tuh iya tapi menjual anak-anak saya tuh. E, tadi Ustaz bilang mengajar anak-anak di saat yang tepat dan waktu yang tepat anak-anak untuk bisa masuk ke dalam pelajaran atau ilmu yang kita berikan jika waktu yang sedang senang, eh, senang gitu Ustaz ya kalau kita perhatikan zaman sekarang anak sekolah itu dari jam 7 sampai jam berapa bu? jam 2 ya jam 1 ya jam 3 itu kadang pulang ke rumah kayaknya Ya itu, udah capek gitu. Usahkanlah kita sebagai orang tua sendiri, Suka merasa kasihan banget sih, ya. <guluh> <guluh> Tapi bagaimanapun ya, anak harus diberi pendidikan ya. Nah kita akan bahas. Nah, ini, ini, itu yang iya kita akan bahas uh, Ustaz saat lagi. Tetap bersama kami pemirsa di Titian Ankalbu dengan kesimpulan apa yang akan diberikan oleh Ustaz Faisal. Tetap bersama kami, Insyaallah. Insya Masih di titian kolabo dan kita masih membahas tentang Magic of Learning. Nah ini adalah pertanyaan dari kita sebagai seorang tua ya bu ya yang melihat uh, sekolah. Anak kita ya orang dari pagi sampai sore ketemu kita sudah loyo, kekuyu, gitu tinggal sisanya aja. Tapi memang bagus misalnya sekolah tersebut menerapkan sistem Habis sekolah daripada tidak ada kerjaan atau menjadi taubat, lebih baik sudah ada kan esakulipureria. Ya. Memang seperti itu kak. Ustaz, Kalau misalnya dikaitkan dengan magic ah learning ini semakin banyak waktu anak belajar, semakin insyaallah anakku juga mendapatkan magic ah learning ini. Ya, jadi ini satu salah paham, ya. Bahawa yang namanya belajar learning yang saya maksud di situ bukan berarti hanya di school of academic hmm. sekolah akademis hmm. Hmm. SD, SJK, playgroup, playgroup, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu adalah sekolah akademis. Hmm. Jangan lupa ada lagi sekolah lain yang harus dimiliki oleh anak-anak kita yaitu school of life sekolah hidup. Ya, ya. Jadi sebenarnya belajar itu yang paling bagus adalah mencoba membuat miniaturisasi kehidupan. Saya pernah datang ke suatu sekolah franchise dari luar negeri bu. Uang masuknya 8, 800 US dollar untuk tiga bulan. Saya ingin tahu apa sih nyawanya di mana itu. Benar Bu, saya mengakui. Kenapa dia mahal? Wajar. Itu kaya sekolah tuh udah kaya sekolah itu ada kehidupan yang serba mini Bu. Hmm. Ada, maaf Bu. WC untuk anak kecil. Hmm. Toilet. Eh, eh, jadi diajarin anak seolah kalau ke WC mesti duduknya begini. Diajarin Bu. Itu so, nanti ada lalu lintas yang mini, jadi ya, mereka ya, ya. naik motor-motoran yang kecil, bu. Eh berhenti, pak polisi mau lewat. Ada, ada zebra crossing, kasih kesempatan buat nenek dulunya nyebrang gitu kan? Hmm. Dia jaring kesantunan, gitu ya. Eh ngantri, ada antrian misalnya uang Lantri. atau kas dapat hmm. ATM misalnya, Ngantri dulu, hmm. ya. Sesuai dengan aturannya. Hmm. Itu dia. Terus ada lagi mini zoo, hmm. kebun binatang, itu semua itu bayi, bu. Baby of Tiger. Jadi bayi harimau dia jadi anak tersayang sama walaupun itu buas, tapi karena disayang-sayang mereka itu ternyata jinak. Mereka masing-masing punya pegangan ini, pegangan binatang kesayangan bu. Iya. Ia ya. dirawat dari mulai dia masuk kelas sampai mereka lulus sekolah di situ. Mm -hmm. Dia bangga. Ini, pak, ini ayam yang saya, saya ini saya rawat sekarang sudah jadi gede, gemuk, badannya kurus. Saya kasih makan. Nanti mm -hmm. kita kasih kelinci mati besoknya. <laughs> semua kali itu. Nah yang begini nggak diajarin di sekolah, ya. Jadi anak itu pintar tapi apa? Gitu nggak sopan sama orang tua, ya. Pinter tapi sombong, pintar tapi kurang bisa bergaul. Kenapa? Nggak sekolah hidupnya nggak didapetin. Nah maksud saya nggak usah kerawut di pusat anak itu dari pagi sampai ketemu malam kursus seneng kursus piano selasa kursus ini balet Wah, penuh kursus. Abis satu badan seorang anak kasihan banget itu ya, kan ya, ya, ya, ya. Ada sebenarnya pelajaran-pelajaran yang harus dikasih kepada mereka ya, yaitu ya. Pelajaran tentang kesantunan, pelajaran tentang kesujuran Ahlam. Ahlam. Itu ada, tidak tidak deformal hmm, hmm, hmm. Adanya dalam kehidupan Makanya gelar saya dua tuh Bo, MA, MBA Masiswa hmm. abadi masih belum apa-apa. Kuliahnya -apa. <laughs> soalnya jadi kampus kehidupan. Iya, iya. Karena segala sesuatunya harus dari terbiasa. Usahnya kalau diajarin dari kecil, Insya Allah ya mereka akan tumbuh menjadi orang yang mandiri. Ya, Ustaznya yang survive, yang bisa langsung lihat kehidupan yang nyata. Jadi nggak kaget nanti akhirnya. Yeah. Ustaz, ya. Jadi apa yang dikatakan Bajang itu bisa dipersingkat dengan sebuah kata gini. Yang perlu didapatkan oleh anak-anak kita, oleh ibu semua ini adalah learning how to learn. Hmm. Belajar cara belajar. Belajar matematiknya gak terlalu penting Bu, tapi hmm. belajar cara belajar matematik, nah itu lebih penting, ya. sehingga Pak bisa belajar sendiri gak usah pake guru hmm. Dikasih bukunya bang sendiri Bu, sekarang jaman internet, hmm. ngapain guru pusing-pusing, kalau di sekolah modern Bu, guru udah gak ada peran terlalu banyak Bu, dia datang untuk diskusi hmm. Gak ada suling gosos <laughs> gitu, gurunya mencapai, sekarang <laughs> murid yang aktif, CBS, cara belajar siswa hmm. aktif, hmm. active learning aktif belajar dari situanya aja. begitu. Kalau kita ke sekolah masih pada kuatnya kepada guru, berarti belum belum maju itu sekolah. Masih dicokokin guru. Iya, ya, kalau gurunya masih punya pengetahuan yang cukup. Itu ngajar udah seputaran yang lalu begitu aja Bu enggak nama-nama. Sampai titik koma, saya dulu pernah dapat guru PMP. Itu masuk ke kelas Bu. Titik koma enggak berubah. Ini kayaknya kakak-kakak -kak, saya juga begini pelajarannya. Fotokopi aja saya bilang kalau begitu makanin. Baik, kalau so terus, uh, kesimpulan apa yang harus kita ambil dan harus kita pelajari dari tema kita pagi ini mengenai media komunikasi dua. Mm -hmm. First school is at home and the first teacher is mother. Sekolah pertama ada di rumah dan guru yang paling hebat di dunia adalah ibunya sendiri. Nih ibu harus jadi guru semua. Ya, mau, mau jadi guru tak? Belajar di sekolah guru. <laughs> Insyaallah kita akan punya generasi yang luar biasa. Iya, baik. Karena di zaman pun ibu adalah madrasah bagi anak. Al madrasatu lakul usrah. Sekolah bagi anak, anak kita. Baik, ya. Alhamdulillah. Ustaz so, terima kasih banyak waktu ilmu kesempatannya. Alhamdulillah kita semakin banyak ilmu ya, Bu ya. Bagaimana untuk kita bisa mengajari anak-anak kita supaya lebih aktif lagi, cerdas dan ya, intinya bisa berakhlak dengan baik. Iya. Ibu-ibu terima kasih sudah hadir di sini. Iya, hati-hati di jalan ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Ibu-ibu juga terima kasih atas kebersamaannya. Ya, sudah bisa begini sekarang. <laughs> oh iya benar-benar. Iya <laughs> deh Iya. Ke Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda sama satu jam ini dan jangan, jangan lupa untuk tetap terus nasikan titian kobis Capri sana sampai dengan Jumat pengabdat lagi hanya di jiwa. Di sawah ya kita ketemu besok di jam yang sama. Sebelum berpisah seperti biasa, salam besar. Sukses itu penting. Namun bahagia, jauh lebih sukses Sikir Ustaz Reza dan kru yang hadir di sini Mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh